Kaum muslimin di mana saja berada, sahabat roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita yaitu Syarah Umdatul Ahkam. <tuh> mana pada e, kesempatan yang telah lalu kita membahas hadis tentang firqatu najiyah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kita yang berkaitan dengan ya Masalah Babel Gosli Janabah Bab yang berkaitan dengan Hukuman di Janabah Kita telah menjelaskan Dalam pelajaran yang telah lalu Perkara-perkara eh, yang Mewajibkan kita Untuk mandi Demikian juga Perkara-perkara yang disunahkan Kita untuk mandi Dan dalam kesempatan Pagi yang berbahagia ini kita akan Menjelaskan tentang Kayfiyatul Ghosli Al-Janabah Yaitu Tata cara mandi Janabah Mu'allib Rahimahullahu Ta'ala <coughs> Di sini Membawakan Dua hadis ya Yang berkaitan dengan bagaimana Mandi Janabah Bismillah Qalal mu'allibur Rahimahullahu Ta'ala Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha tasalla min al-janabah ghassala yadayhi thumma tawabba awdhuu ahu liṣ thumma yukhallilu bi yadayhi sha'rohu hatta ilaa yanna annahu qad arwa basharatahu afaw ba'alayhi al-maa ṣala 3 thumma ghassala sa'ira jasadihi wa qalat kuntu agtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin nagtari pumin hum jamia di kedua masih dari istri rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al mu'allif rahimahullahu taala wa an maimunah bintil haritsi zauji nabi sallallahu alaihi wasallama anna qalat Al baqtur li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudhu wa al janabati fa aqfa bi ala yasarihi marrataini aw salasan summa ghassala farjahu summa baraba bi yadihi summa baraba yaduhu bil ardi awil haiti marrataini aw salasan thumma madmadu wastansaku thumma ghassala wajhuhu wa diraihi tsumma afadu ala ra'si hilma thumma ghosala sai rajasihi thumma tanahha fa ghosala rijlaihi fa, fa yuridha fa ja'ala yanfusul ma biyadihi fi riwayatin yanfudhu uh, ini dua hadis yang menjelaskan tentang <coughs> kaifiah mandi nabi sallallahu uh, alaihi wasallam tentang Tata cara mandi Apabila kita meneliti hadis nanti Dan kita mencermati apa-apa yang Disyaratkan oleh dalil-dalil Dari Al-Quran Ataupun Sunnah Ataupun perkataan para ulama Maka Guslu janabah Tanqosimu ila kismain Secara umum bahwa mandi janabah Dibagi kepada dua Yaitu Al-guslu al-mujazi Al-guslul kamil Mandi Itu terbagi kepada dua Jadi hakikat kot mandi ya. Maka itu Terbagi kepada dua Dan kita bahas dulu Apa yang dimaksud dengan Al-Guslu ya. Al-Guslu secara istilah Syar'i adalah Ta'mi ma' Alasa sairil jasad Al-Ifadotul ma'i Alasahiriljasadi. Yang dimaksud dengan mandi adalah sebagaimana <coughs> telah dijelaskan oleh para ulama, yaitu meratakan seluruh anggota badan dengan air. Artinya di mana kita menuangkan air kepada seluruh anggota badan. Maka itu yang dimaksud dengan mandi ya. dengan sifat yang tertentu dengan sebab yang tertentu yaitu bi kafiyatin maqsusa, wabi asbabin maqsusa tak abu dan ilallah. Di mana kita juga telah menjelaskan yang dimaksud dengan mandi adalah memenuangkan air kepada seluruh anggota badan dengan kefiyah tertentu dengan sebab tertentu. Sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala Nah, tata cara mandi ini Kalau kita nanti meneliti hadis Maka terbagi kepada dua Yang pertama adalah al ghuslu Al-Mujizi Yaitu mandi yang cukup Artinya sah gitu Secara hukum, sah mandi ini Yaitu Intinya apa? Ta'mi mulma Wa Wa'ifah batulma ala sa'iril jasad. Yaitu menuangkan air kepada seluruh jasad. Dan membasahi seluruh badan. Dengan air maka itu yang dinamakan mandi yang cukup. Ya. Dalam arti kalau saya berikan satu gambaran. Jika seseorang berjima. Atau dia mimpi kemudian keluar air mani. Lalu dia menyemburkan satu ember air ke kepalanya, ya, dan telah mencukupi seluruh anggota badannya basah, maka itu cukup bahwa ia telah mandi janabah. Atau mungkin seseorang dengan mengucapkan Bismillah umpamanya, dan dia meniatkan mandi janabah langsung foksay menyelam umpamanya ya. dengan tanpa tartib yang kita akan pelajari. Maka itu cukup ya. Itu adalah mandi, karena inti dari mandi itu apa takmi mulma ala sairil jasad. Tetapi yang kedua adalah al ghuslul kamil, yaitu mandi yang sempurna dalam arti dalam mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehiviahnya, di dalam apa tata caranya. Ya. Maka inilah yang kita akan pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini ya, bagaimana adab mandi. Berkata Muallif rahimahullahu taala kita jelaskan dulu bacakan hadisnya An Aisyah radhiyallahu taala hadis ini terima dari Aisyah semoga Allah taala meridhoi kepadanya Alat dia berkata Kana Ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idagh tasallamina janabati ghassala yadayhi apabila ia memulai untuk mandi janabah Maka ia mencuci terlebih dahulu kedua telapak tangannya. Jadi yad di sini, sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama, apabila dimutlakan yad maka yang dimaksud adalah al kafayin. Yang dimaksud adalah dua telapak tangan. Sematawal <yad> bahwa wudu ahli solat lalu beliau berwudu seperti wudu untuk solat. Di mana di sini, bahir hadis ini, Nabi saw menyempurnakan wudu terlebih dahulu. Sumbayohal lalu biyadehi syak Kemudian beliau mencelah-celah dengan tangannya kepada rambutnya, dengan tangannya kepada rambutnya, kepada pangkal-pangkal rambut. Hatta irabulna anu kodarwabasharotahu, sehingga apabila ia menyangka, <coughs> apabila air itu ya, telah membasahi ya, dan telah mengenai ya, seluruh kulitnya. Maksudnya di kulit kepalanya. Apaboleh hilma salah samerrotin maka ia menuangkan air ke kepalanya tiga kali. Maka di sini adalah tahli lusar, artinya mencelah-celah dan memasukkan jari-jari ke pangkal rambut. Fumagot salah lalu ia mencuci seluruh jasadnya. Okolat. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid." Aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dari satu bejana. Nagtari min hujamian, kami ya bersama-sama menceduk air dari bejana tersebut, ya. Dalam riwayat yang lain <coughs> ataupun disebutkan bahwa tanganku dengan tangan Rasul bersentuhan, ya saling bersentuhan bahkan disebutkan juga bahwa gayungnya itu satu di mana rasul mengambil Lalu setelah itu Aisyah radhiyallahu taala anha bahkan dikatakan berebut kadang-kadang siapa yang lebih dulu mengambil gayungnya ya. nah ini tentang hadis yang pertama kaifiah yang pertama yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala sekarang kita lihat kepada hadis Maimunah ya, dan kita akan menyatukannya nanti insyaallah. An Maimunata bintil Harits. Dari Maimunah bintil Harits. Dia adalah merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat dia berkata, "Wadatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wudu' al-janabah." Aku menyimpan atau menyediakan buat Rasul bejana untuk mandi janabah artinya air di sini untuk mandi jannah. Faak Faabiyaminih alayyasyri. Lalu beliau menuangkan dengan tangan kanannya kepada tangan kirinya. Artinya tiga kali, dua kali atau tiga kali di sini di mana tangan kanan yang dimasuk. Artinya apa? Dituangkan. Sumagosalap perjahu. Lalu beliau mencuci parijnya. Di dalam hadis yang pertama tidak ada. Sumbal baroba apuan sumbal baroba bil arut. Kemudian beliau menepukan <coughs> ataupun memukulkan tangannya ke tanah atau ke dinding merotate ini atau tiga kali, dua kali atau tiga kali. Kemudian beliau berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung Kemudian beliau mencuci wajahnya dan mencuci tangan sampai kedua sikutnya. Lalu ia Menuangkan air ke kepalanya. Kemudian ia mencuci seluruh jasadnya. Lalu beliau mundur ke belakang. Lalu ia mencuci kedua kakinya. Lalu aku mendatangkan dengan handuk atau sejenisnya. Maka Nabi SAW menolaknya. Maka beliau jadilah. Ataupun beliau mengusap air yang dari badannya itu dengan kedua tangannya. Nah ini dua hadis ya. Nah. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya. Bahwa kita mengetahui di dalam mandi itu, bisa dikatakan ada tiga jenis. Ada yang dinamakan Ruknul Gusli. Ada yang dinamakan dengan Wajibatul Gusli. Ada yang dinamakan dengan Mustahabatul Gusli. Ya. Yaitu mandi ini terbagi kepada tiganya. Ya. Yang termasuk Rukun dan ini juga termasuk syarat. Ya syarat mandi, kewajiban mandi. Yang pertama, walaupun tidak disebutkan dalam hadis ini dan kita akan mengungkap dengan hadis ini, yaitu annya, Niatu niatul taharroh, niatul ghusli, al janabah. Yang pertama adalah niat. Karena niat berdasarkan ijma para ulama, yaitu syarat sahnya dalam ibadah. Dan dalam hal ini pendapat jumhur berkaitan dengan toharah Sebab riwayat dari Abu Hanifah Tidak disyaratkan toharah itu niat Tetapi yang roji Yang benar adalah pendapat jumhur ulama Kautibatan Artinya bahkan ini hampir semua setelahnya bahwa niat adalah merupakan syarat sahnya toharah Termasuk apa? Mandi Eh termasuk mandi Berdasarkan dalil yang umum Hadis Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh para ulama di termasuk Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Innamal malakmalu biniat wa inna malikulimriin manawa. Ya. Inna malikulimriin manawa. Maka di sini wajib bagi seseorang ketika mandi ia meniatkan untuk menghilangkan hadas besar, untuk menghilangkan hadas besar <coughs> dan meniatkan mandi janabah. Kalau tidak Maka tidak sah. Walaupun dia mandi. Kalau dia tidak meniatkan maka tidak sah. Artinya tidak hilang. Apa? Tidak hilang hadasnya. Ya, wajib untuk meniatkan. Sebab Rasul SAW mengatakan. Innamal a'malu biniyat. Ya. Ini adalah merupakan syarat. Bahkan ini masuk juga kepada rukun. Artinya apa? bahwa itu adalah termasuk rukun dalam mandi. Niat. <tuh> Kemudian yang kedua. Ya. Yang termasuk kepada rukun mandi. Dan ini juga masuk kepada makna wajibatul gusli. Itu wajib gusli mandi. Yaitu apa? Ta'mi mulma ala sa'iril jasad. Ini yani ta'mi mulma alal basyarati wasairil sa'iril jasadi. Yaitu apa? Bahwa inti dari mandi ini. Dan merupakan rukun mandi ini. Yaitu di mana seluruh anggota badan terkena oleh air jadi mesti terkena oleh apa terkena oleh air artinya bahwa anggota badan ini harus terkena air dimana kalau ada sebagian anggota badan yang tidak terkena dan tidak terkena air maka tidak sah ya. yaitu apa Mandi kita Dan tidak dianggap mandi yang Benar ya. Tidak dianggap mandi yang Yang benar <tuh> Yaitu Mesti seluruh air itu kena kepada anggota badan Kita ya. Maka ini apa Rukun mandi ya. Nah sekarang kita akan Lihat tentang kefiah Dan sunnahnya Mandi ini dan sunnahnya mandi ini berdasarkan hadis ini dan kita akan mengurutnya nanti. Lihat kepada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idag tasalliminal janabah ghassala Jadi tadi tertibnya apa niat. Yaitu meniatkan kita apa? Menghilangkan hadas besar. Yang kedua Sebagian para ulama memasukkan sebelum kepada mencuci kedua telapak tangan adalah atasnya, yaitu membaca Bismillah, yaitu membaca Bismillah. <tuh> Tidak ada hadis yang secara sori, yang secara jelas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mandi janabah, beliau apa, membaca Bismillah. Gitu. Tetapi para ulama Ya, mengambil termasuk dengan uh, kias jali dan di sini bukan kias apa kias fasid ya. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah taala ketika mengatakan bahwa bismillah itu disunnahkan dalam wudhu dan secara otomatis ini termasuk dalam seluruh toharoh, Imam Bukhari rahimahullah taala mengeluarkan hadis dalam Sahih Bukhari yaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ia berjima maka mengucapkan bismillah Allahumma jani janibni minasyaiton dan seterusnya hadis yang makruf ketika orang akan berjima bismillah maka Imam Bukhari rahimahullahu taala menggunakan dengan thoriqatul qiyas awla dengan diambil mau yaitu apabila kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Ketika memahami kalam Imam bukhari rahimahullahu ta'ala. Apabila dalam apa? Dalam yang berkaitan dengan sahwat dan laddah. Itu dengan bismillah dan dianjurkan bismillah. Maka apalagi yang berkaitan dengan ta'bud, beribadah. Dan yang berkaitan dengan masalah toharah. Ya, dengan berkaitan dengan masalah toharah. Dan sebagian para ulama berdalil dengan hadis, tetapi hadisnya ini berdasarkan penelitian para muhaddis seperti Imam Zaylani dan yang lainnya. Kemudian juga Imam Al Albani rohmatullahu taala dan yang lainnya bahwa hadis ini apa? Bahwasanya yaitu kul amrin dibalin layubda bi bismilla fahu akto wa firwaitin fahu ajda. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka apa? Itu terputus barokahnya. Nah. Maka sebagian para ulama menggunakan kaedah ini bahwa disunahkan untuk membaca basmalah. Jadi disunahkan untuk membaca basmallah. Nah. Maka ini adalah kefiah yang pertama mengucapkan bismillah. Adapun niat tentunya adalah amal hati. Kemudian yang kedua adalah mencuci kedua <tuh> telapak tangan. Jadi mencuci tangan. Idag tasalamina janabati gosalayadaihi. Apabila ia akan mandi janabah, maka ia mencuci kedua telapak tangan. Dan ini tentunya oh apa menunjukkan kepada kebersihan. Ya. Mencuci kedua telapak tangan dan adabnya ketika kita mencuci kedua telapak tangan pertama kali itu jelaskan juga dalam hadis Mimunah bahwa kita tidak memasukkan langsung tangan kita ke bezana. Artinya tidak dimasukkan tangan kita ke bezana. Tetapi lihat dalam hadis Mimunah di sini. Wabak li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadu al janabah. Aku menyimpan ataupun menyediakan bagi Rasul air untuk mandi janabah. Faakfa abiyam inihi alayyasarihi. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa beliau itu tidak mencelupkan ataupun tidak memasukkan kedua telapak tangan ke bezananya, sehingga ia mencuci keduanya dan adabnya. Supaya apa? Ya, supaya bersih dulu tangan yang akan mengambil air ke dalam itu. Nah. Dan para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala di sini ada satu kaidah. Ya. ya ini khusus ya hidmatul zaujah li zaujihah, iaitu bagaimana hidmatnya seorang istri kepada suaminya. Di sini istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat berhidmat dan sangat baik muamalahnya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di sini ada dua dua dua apa ada tiga ya dan saya akan sebutkan bagaimana tentang muasyarah pertama di mana maimunah radhiyallahu taala anha beliau menyediakan air buat rasul ya, ini adalah merupakan adab yang sangat baik seorang istri kepada suami ya. muamalah seorang istri kepada suami ya ya akhlak yang mulia di mana menyediakan air untuk mandi disediakan ya apalagi mungkin kalau hari ini musim panas apa musim dingin pemanas disediakan dulu dipasak dulu airnya kalau kita tidak punya pemanas pemanas maka ini apa bentuk ya hidmat seorang istri kepada suami bentuk pengabdian seorang istri kepada suami dan lihat juga bahwasanya di sini lihat bahwa Maimunah radhiyallahu talaa'anha pun ia udah biasa menyediakan handuk buat Rasul artinya apa? ketika beliau itu mandi disediakan, ketika beliau selesai mandi disediakan sesuatu, yaitu apa? di sini dikatakan, "paate itu bihir kotin, aku memberikan kepadanya handuk, ya, pengering, ya, maka beliau tidak menginginkannya. jadi di sini salah satu bentuk hidmat, ya, hidmat dari seorang istri kepada suami. nah, kemudian di sini juga kita lihat Ya, yang berkaitan dengan adab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik cara bergaulnya dengan istrinya dan dengan istri-istrinya. Yaitu di mana beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha mandi dalam satu bejana. Dan di sini menunjukkan kepada Pak husnul muasyarah. Yaitu baik muasyarah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istrinya. Di mana mandi dalam satu bezana. Aisyah radhiyallahu taala mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bezana. Dan ini juga akan menciptakan keindahan. Akan menambah di dalamnya mawaddah, mawarahmah. Kemudian kekuatan batin, kekuatan hati. Sebab para ibu, para bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan berikan Kaidah dalam agama ini. Ya. Kita memahami amal itu dibagi kepada tiga. Ada amalul kolbi, amalul lisan, ada amalul jawari. Ya. Maka sesuatu yang ada di dalam hati itu digambarkan oleh lidah dan oleh apa? Oleh anggota badan. Ya. Maka kita lihat kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita teliti ya berkaitan dengan uhuwa Islamiyah persaudaraan Islam, ya, persaudaraan kita dengan sesama Muslim. Pertama kita harus menghilangkan sifat hasad, sifat dengki yang ada dalam hati dan menetapkan sifat kecintaan. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dan tentang hadis Qudsi bahwa Allah Taala kemanyeru dan menempatkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Itu pada kedudukan yang sangat tinggi nanti di surga. Dan Allah Ta'ala mencintai orang yang saling mencintai dengan sesama muslim. Nah, tetapi lihat kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa setiap perkara yang menapikan kecintaan, seperti apa? Amalisan pun. As-subu wal-la'nu wal-kadibu wal qadfu maka seperti mencaci mencela menghina dengan lisan ya menuduh berkata dusta menipu dengan lisan artinya apa ucapan-ucapan dusta ucapan-ucapan tipu daya itu diharamkan dan tidak boleh bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut Maka mesti dengan bohirnya nampak. Kecintaan kita kepada saudara kita harus nampak dengan lisan. Ya, harus nampak dalam lisan ini. Yaitu apa? Dikatakan. Yaitu al-kalamu tayyib. Yaitu kalam yang baik. Oleh sebab itu Allah telah berfirman. Qawulun ma'rufun khairun khairun min soraqotin yatba'u ha'adha. Maka kata-kata ucapan maaf. Ya, ataupun kita mengatakan kepada yang minta itu. Penolakan dengan laphadi yang bagus lebih baik ketimbang apa? Ketimbang memberi tapi mencaci yang diberinya, atau mencerca dan menghinakan orang yang diberinya. Maka di sini menunjukkan apa? Kalam taib itu merupakan ibadah dan merupakan bentuk kita itu mencintai saudara kita. Sebab apa Pak amal hati ini perlu digambarkan dalam bahir. Nah, yang ketiga juga kita memahami bahwa apa? Jawari juga harus nampak kecintaan. Bahasa satu wajhi. Oleh itu, kalaulah Nabiulloh Sallallahu Alaihi Wasallam latak takiran hadukum, khairan, awas sayan, awas ma'rupan, hatta antalqa bi ahika bi wajhin tolkin. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kamu menganggap meremehkan kebaikan, walaupun kau hanya bermuka ceria ketika bertemu dengan saudaramu. Bahasa satu wajhi. Maka wajibnya, harta anggota badan ini menunjukkan kecintaan. Dan menunjukkan amal yang menunjukkan cinta kita kepada saudara kita, yaitu apa? Al-ianah, membantu. Oleh sebab itu, ahlakul karimah, di dalam bentuk bohir apa? Para ulama mengatakan, yaitu apa? Badul us'i. Ya. Kemudian apa? Tolakatul wajhi. Wa, wa kaful ada di mana kita berbaik akhlak kepada saudara kita? Pertama apa? Membantunya dengan semampunya, berwajah ceria dan menahan untuk tidak menyakitinya. Maka demikian juga seorang istri. Bagaimana ia menampakkan kecintaan kepada suaminya tidak hanya dia mengatakan saya cinta sama suami saya, tetapi ketika suami datang umpamanya tidak menyambut dengan wajah yang ceria. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan apa? Idan nadorta sarotha sarotka apabila kamu ida nadorta sarotka apabila kamu melihatnya maka kamu gembira dengannya nah sekarang kalau istri umpama wajahnya tidak ceria wajahnya cemberut umpama ya dan tidak menjadi gembira suaminya itu juga tidak menampakkan bagaimana kecintaan demikian juga suami kepada istri harus menampakkan kecintaan yang ada di dalam hatinya bagaimana Ya ditunjukkan salah satunya dengan bentuk muasyarah yang baik ya. Bagaimana mungkin Membuat satu gurauan dan sebagainya. Oleh sebab itu dikatakan halabikron tulaibuha. Wahai Jabir, seandainya kamu menikah dengan seorang perawan, maka kamu bisa bergurau dengannya. Ya, kamu bisa ya, mungkin bermain. Artinya bagaimana menggunakan kata-kata, bagaimana ya bersenda gurau dengannya. Nah ini bentuk ya, perlu kita digambarkan dalam kehidupan sehari-hari. Hatta kita dengan sesama Muslim, bukan suami istri, bahkan dengan yang lain. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam kehidupannya. Nah ini kita menyimpang dari yang tadi, tetapi bagian dari faidah hadis ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci kedua telapak tangannya, mencuci kedua telapak tangannya dan sunnahnya jangan dulu dimasukkan ke bejana. Jadi dicuci ya, nanti dia dimasukkan apa? ke bejana. Nah. Kemudian setelah itu dinyatakan dalam hadis ini summa tawabao wudu ahul shalat. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya untuk salat. Ya. Jadi beliau berwudu seperti wudunya untuk salat. Tetapi dalam hadis Maimunah, maka ini ada tambahan. Maka kita disatukan saja pembahasannya. <tuh> dalam hadis Maimunah, ada sunnah lain. Ya. Setelah mencuci kedua telapak tangan, summa gos salafar jahu. Maka tidak beruduk dulu, tetapi mencuci paraj dulu. Jadi mencuci apa? Mencuci paraj. Ya. Artinya membersihkan paraj. Ya. Karena di sini... Bertepatan dengan Allah Alam. Keluarnya mani. Tetapi tidak menunjukkan bahwasannya air mani adalah najis. Ya. Sebab pendapat yang rojih air mani tidak najis. Ya. Tetapi di sini tujuannya palil inqa. Untuk membersihkan saja. Suma baraba yaduhu bil arad awil haid. Kemudian setelah itu beliau menepukkan telapak tangannya. Ke ya apa ke tanah ataupun ke dinding marota ini dua kali atau tiga kali nah ini pun tujuannya adalah lilin kok untuk membersihkan tangan tersebut setelah <coughs> menyentuh apa setelah dimungkinkan di situ memegang zakar kemudian ya secara otomatis barangkali di situ ada apa ada air mani maka untuk membersihkannya disunahkan untuk ya apa ke lantai atau ke dinding. Tetapi nanti kita katakan bahwasanya di sini bukan berarti sunnah harus seperti itu. Sebab kalau sekarang ada sabun ataupun ada pembersih maka cukup ya dan gunakan air cukup. Tetapi ini adalah lil inkok. Jadi bukan menepuk dindingnya yang menjadi sunnah, tetapi di sini adalah membersihkannya. Maka dalam hadis ini apa disebutkan sunnah yaitu mencuci dakar. Kemudian mencuci tangan lagi, maka itu adalah sunnah yang selanjutnya. Kemudian dalam hadis summa tawab awudu ahuli salat, maka di sini lalu beliau wudu seperti wuduhnya untuk salat. Ya. Di dalam hadis Aisyah radhiyallahu talanha ini seolah-olah dipahami bahwasanya Rasul menyempurnakan wudu, artinya wudu kemudian mandi. Seolah-olah di sini mukadimahnya itu wudu. Ya, setelah itu baru mandi. Dan seolah-olah dalam hadis Maimunah ini Rasul menyempurnakan wudu Dohirnya Tetapi dalam hadis Maimunah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala Rasul menyempurnakan wudunya. Dalam hadis Maimunah, maka di sini zahir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan mencuci kaki. Jadi mengakhirkan mencuci kedua kaki. Di mana beliau berkumur-kumur mengisap air ke hidung. Kemudian mencuci wajah. Mencuci kedua tangan. Mengusap kepalanya sekaligus. yaitu itu dengan mencu apa, mencuci kepalanya. Lalu beliau mencuci seluruh jasadnya. Lalu beliau itu mencuci kedua kakinya. Maka. Di sini apa? <tuh> di sini. Uh, ada dua kebiah. Ada dua cara. Nah. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana menjama' tentang dua hadis ini. Itu tentang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dengan hadis apa? Maimunah. Dengan hadis apa? Dengan hadis Maimunah. Di sini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yaitu mengambil ikhtilafut tanawwu. Jadi ikhtilafut tanawwu, yang dimaksud dengan ikhtilafut tanawwu yaitu dua perkara yang berbeda tetapi sesungguhnya kedua-duanya benar. Ya. Dari sisi itu telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasalam. Yaitu boleh bagi seseorang itu untuk apa? Mandi dengan dua cara. Yaitu cara yang pertama ia berwudu dulu dengan wudu yang sempurna, maksud wudu yang sempurna Yaitu berkumur-kumur menghisap air ke hidung. Kemudian mencuci wajah, mencuci kedua tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Itu wudu yang sempurna. Lalu setelah itu ya nanti kaifiyah mandi. Ada pun kaifiyah yang kedua. Yaitu berdasarkan hadis Maimunah. Ya, ada hadis Maimunah. Maka ini apa? Beliau mengakhirkan wudu Maaf. Mengakhirkan mencuci kaki. Jadi mengakhirkan apa? Mencuci kaki. Jadi mengakhirkan mencuci kaki. Jadi mengakhirkan mencuci kaki. Berarti bagaimana? Ya, berkumur-kumur menghisap air ke hidung. Mencuci wajah. Mengusap, mencuci tangan. Mengusap kepala. Kemudian, apa? Mencuci seluruh badannya. Baru mencuci kedua kaki. Maka ini kefiah maimunah. Hadis maimunah taala. Maka mereka mengatakan, Boleh. Untuk mengamalkan kedua-duanya Jadi boleh untuk memilih Nah ini kauli yang pertama Kauli yang kedua Ia mengatakan bahwa hadis Aisyah dibawa kepada hadis Maimunah Jadi hadis Aisyah dibawa kepada hadis Maimunah Iaitu apa yang dimaksud Summa tawabawu du'ahu li sholat Ma'adari jelain yaitu dikatakan bahwa yang dimaksud beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. itu dikecualikan kedua kaki gitu. Jadi dikecualikan kedua kaki. Karena hadis Maimunah adalah menjelaskan bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan kedua kakinya. Maka yang dimaksud duahulil du sholat. <coughs> apa? Yaitu apa? tidak mencuci kaki gitu. Tetapi dengan tartib hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Ini qaul yang kedua. Qaul yang ketiga, ia mengatakan hadis Maimunah dibawa kepada hadis Aisyah. Tetapi hadis Maimunah dibawa kepada makna yang lain. Anna Nabiy shallallahu alaihi wasallam yuqarriru wasla rijlain bisababin akhir. Yaitu apa? Bahawa hadis Maimunah itu dibawa kepada hadis Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Dalam arti apa? Dalam arti sesungguhnya Nabi s.a.w. itu mencuci kakinya secara sempurna. Tetapi dalam hadis Maimunah, bahwasnya Rasul itu mengulangi mencuci kakinya. Kenapa? Sebab di sini ada kalimat summa tanahak. Kelihatannya kata para ulama, ya, bahwa di sini mungkin dengan sebab yang lain, di mana tempatnya itu, ya, <tuh> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mandi dalam tempat yang apa, artinya aliran airnya itu tidak begitu cepat gitu, ya. sehingga dimungkinkan ia talawas, artinya talawas itu terkena kakinya. Apa sesuatu yang lain. Maka beliau ingin menyempurnakan. Untuk membersihkan kedua kakinya. Ya, membersihkan kedua kakinya dengan mengakhiri mencuci kedua kakinya. Maka ini adalah kaul yang ketiga. Jadi kaul yang ketiga. Jadi itu pendapat yang yang ketiga. Ya. Wallahu alam. Ya. Pendapat yang ketiga ini adalah lebih kuat gitu. Kalau kita lihat dari menjama di antara dua hadis ini. Ya. Dan kaul yang pertama juga ya artinya berdekatan dengan kaul yang ketiga, tetapi kaul yang apa? Yang kedua ini tampak wallahu aalam ya lemah gitu. Dari segi apa? Pengambilan zahir hadis ya. Maka kaul yang pertama dengan kaul yang ketiga inilah yang kuat ya. Dan alam bawasanya apa menyelesaikan wudu ya. itu adalah merupakan bagian diantara sunnah di dalam apa mandi di dalam mandi dan perkaranya mudah kita dengan menyebutkan kaul tiga kaul tadi bahwa apa kalau kita mandi kemudian kita berwudu menyempurnakan wudu tersebut maka itu pun masuk kepada hadis ansharohiyyallohutalalha dan apabila kita mengakhirkan mencuci kedua kaki maka itu pun masuk kepada hadis maimuna paham rusahal maka perkalanya apa mudah jadi perkalanya apa mudah sehingga ya apa kalau kita menyempurnakan pun masuk kepada hadis ansharohiyyallohutalalha dan mengemalkan kedua hadis juga lebih lebih abbal menurut para ulama ini tentang apa Sunnah di dalam apa? Di dalam mandi ya. Kemudian kita jelaskan Dalam hadis Maimunah itu sumad madu, madu Apa hukum berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung ketika apa? Ketika mandi Jadi Mengisap air ke hidung dan berkumur-kumur ketika apa? Ketika mandi Ya Maka di sini juga ada perbedaan para ulama di dalam masalah ini, ya, di dalam masalah ini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa berkumur-kumur itu adalah hukumnya wajib. Ya, dan ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah taala dan termasuk ulama Hanafiyah. Ya, karena mereka menganggap al-famu wal anfu minal wajhi. Nah, mereka mengatakan bahwa mulut dengan apa dengan hidung adalah bagian dari wajah, maka wajib untuk apa dicuci, wajib untuk berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Tetapi jumhur ulama mengatakan apa mustahab, jadi mengatakan apa mustahab. Nah, sedangkan kaul imam Ahmad yang lain karena Imam Ahmad ada dua kaul, ya, bahwasanya mereka membedakan. Berkumur-kumur hukumnya mustahab ya, Dan mengisap air ke hidung hukumnya apa? Wajibnya Sebagaimana kita telah bahas dulu ya, Telah bahas apa? Dulu ya. Tetapi kesimpulannya apa? Berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung ketika mandi Maka wala'u alam Tatkala wudunya itu adalah mustahab Jadi berwuduk sebelum mandi janabah adalah mustahab Maka wala'u alam secara otomatis berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung pun apa? Mustahab Jadi ini Allah alam kaedah yang lebih kuat ya Kaedah yang lebih kuat Manakala para ulama telah sepakat bahawa Wudu di dalam mandi janabah adalah hukumnya mustahab Hukumnya apa? Mustahab Maka secara otomatis bahawa apa? Bahawa berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung itu pun apa? Mustahab Jadi itu adalah apa? mustahab. Maka yang rajulullah alam uh, <coughs> berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung ketika mandi janabah adalah hukumnya mustahab. Allah taala a'lam. Ya. Maka ini sunnah ya. Suma tammad madu wastanshaq. Suma ghasala wajhihi wa diraihi. ala ra'sihi Nah kita lihat hadis yang ini. Hadis ain syarallahu taala. Summa tawabao wudu' ahli salat. Kemudian beliau berwudu seperti wudunya untuk salat. Nah, dan tadi dikatakan ya diantara adabnya apa? Mengisap air ke hidung dan berkumur-kumur lalu berwudu. Summa yukhallilu bi yadihi Kemudian setelah itu, setelah menyelesaikan wudu, bagaimana memulainya? Maka setelah itu baru kita memasukkan apa? kedua tangan kita yaitu telapak tangan kita ke besana. Ya. Lalu memasukkan tangan kita yaitu jari-jari tangan kita ke pangkal rambut. Jadi memasukkan apa? jari-jari kita ke pangkal rambut. Dan apabila kita telah meyakini bahwa pangkal-pangkal rambut ini basah, <tuh> maka selanjutnya apa? Menuangkan air ke kepala tiga kali Jadi Yaitu apa Menuangkan ya, Air ke kepala Tiga kali ya. Jadi menuangkan air ke kepala Tiga kali ya. Dan dinyatakan Yang sunnah Di dalam riwayat yang lain Yaitu min sikil ayman. Al badu bil yamin, yaitu memulai dari arah yang kanan. Dinyatakan dengan hadis yang umum dan hadis yang khusus. Karena Nabi SAW alaihi wasallam yujibu atayamunu fi tuhurihi di antaranya. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah SAW alaihi wasallam idza janabah Da'abimain, bakhodabikafih, ba thumabada'abishiki rausih al aiman, thumal aisyar. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memulai dari arah yang kanan. Jadi bagian yang kanan dari kepalanya, kemudian setelah itu yang kiri. Jadi disunnahkan apa? Memulai dari apa? Dari kanan. Di menyemburkannya di arah yang yang kanan, <tuh> yaitu memulai dari bagian yang yang kanan. Ya. Ini adalah termasuk sunnah dan disunahkan tiga kali dan disunahkan apa? Tiga kali. Jadi disunahkan tiga kali. Ya, ini tentang sunnah. Sumago salasa iroja sadhi. Ya setelah menuangkan air ke kepala tiga kali maka beliau itu apa? Mencuci seluruh anggota badannya. Jadi mencuci seluruh anggota badannya. Nah, apakah di sini disunnahkan untuk apa? Untuk tiga kali. Maka tidak ada hadis yang menunjukkan bahwasanya beliau. Menuangkan air tiga kali ataupun ganjil. Tidak ada hadisnya. Ya. Dan di sini menunjukkan apa? Bahwa memulainya dari atas. gitu. Jadi beliau itu mandi mulai dari atas. Dari dohir hadis ini itu al albadu bi'alal badan di mana beliau memulai dari badan yang paling atas ya. dari badan yang paling atas dan ini bahir hadis ya baik hadis Aisyah ataupun hadis Maimunah radhiyallahu taala anha baik hadis Maimunah ataupun hadis Aisyah radhiyallahu taala anha nah kita lihat hadis ini waqala kemudian beliau berkata <coughs> Kuntu akta sila anak wassallallahu alaihi wasallam ina in wahid. Aku mandi dari bersama rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bezana. Nakhri ya. pemin hujamian. Dalam hadis ini ada dua istimbat. Satu istimbat tadi sudah diambil, yaitu apa? Baiknya apa cara bergaul rasul dengan istrinya. Di sini ada dua istimbat lagi. Estimah yang pertama menunjukkan al-maul musta'mal tohirun muta'hir. Di sini menunjukkan bahwa air musta'mal suci dan mensucikan. Dan air bekas istri adalah suci karena di sini kalau Aisyah radhiyallahu taala mengambil dari bezana sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan di situ dikatakan ketemu tanganku dengan tangannya dan berjatuhan sebagian air ke bejana dari tanganku dan dari tangannya. Nah, maka di sini menunjukkan apa Bahawa air bekas istri itu adalah suci. Air bekas suami itu pun suci. Dan menunjukkan bahwa air musta'mal itu adalah suci. Artinya air musta'mal itu air yang jatuh dari bagian wudhu ataupun yang jatuh dari bagian mandi dari anggota badan yang kita mandi, maka itu dinamakan air musta'mal. Maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan tentang apa? Tentang sucinya Istimbat yang ketiga, hadis ini sebagai bantahan tentang orang yang mengatakan tidak boleh melihat aurat istri dan istri tidak boleh melihat aurat suami. Sehingga ada hadis maudhu yang mengatakan apabila seorang laki-laki suami melihat aurat istrinya maka akan diwarisi penyakit mata juling, ya atau abros penyakit mata. Maka ini adalah hadis maudhu, hadis yang palsu. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh salah seorang tabiin ya dan ditanya juga oleh para sahabat yang lain bolehkah mandi <coughs> maaf bolehkah suami melihat aurat istrinya dan sebaliknya maka Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab dengan hadis ini kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna in wahid Aku bersama Rasul mandi dari satu bezana. Ya. aku dan Rasul Mandi dalam satu bezana. Menunjukkan apa? Di sini bolehnya. Istri melihat aurat suami. Dan suami melihat aurat istrinya. Ya. Maka hadis ini sebagai apa? Bantahan. Hadis ini adalah sebagai bantahan kepada orang yang mengatakan tidak boleh. Hadis ini justru mengatakan tentang bolehnya. Jadi tentang bolehnya. Kemudian dalam hadis Maimunah. Di sini katakan. Semoga salah seorang jasadih semua tanah. Lalu Nabi saw. Mundur ke belakang ataupun pindah tempat air intakola dari tempat yang tadi ia mandi. Bagus lari Lalu beliau mencuci kedua kakinya. Nah, tadi saya katakan bahawa para ulama membawakan menjelaskan hadis ini. Ini termasuk juga sunnah apabila kita berwudu. Maaf. Apabila kita mandi di tempat yang dimungkinkan bahwa tempat itu ya, yang tempat kita mandi itu artinya apa e, mungkin kotor gitu jadi kemungkinan apa kotor ya artinya adanya sesuatu yang lain yang menimpa ya adanya sesuatu yang lain yang menimpa ataupun kotoran ya maka bagaimana <tuh> maka di situ Ya kita mencuci kaki terpisah agar bersih, gitu. Agar apa? Agar bersih. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu ihtimalnya seperti itu, kemungkinan seperti itu. Faataytu hubihr kotin. Lalu aku mendatangkan handuk. Nah, apakah hadis ini sebagai dalil tentang tidak sunnahnya ataupun yang Abuo kalau mandi itu tidak memakai handuk? Atau kalau wudu tidak boleh kita dikeringkan. Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa sunnahnya tidak dikeringkan. Ya, kenapa katanya ada fadilah di mana dosa akan jatuh bersama apa? Jatuhnya air. Memang itu hadisnya gitu. Nah, dan menunjukkan tidak apa abul untuk tidak di, dikeringkan adalah hadis ini katanya. Tetapi walaupun yang roji justru hadis ini menunjukkan bahwa sunnahnya adalah dibersihkan. Sunnahnya adalah dikeringkan. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa Maimunah radhiyallahu taala anha udah kebiasaan memberikan apa? Handuk. Bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada gitu ya. Tetapi kenapa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya? Ada ihtimal lain, yaitu apa? Dimungkinkan handuknya tidak disenangi oleh Rasul, Ima ada gambar atau ya Rasul sangat cepat ya untuk pada sesuatu ya sebab di sini menunjukkan kebiasaan Muhammadiyah rasulullah saw memberikannya seperti itu dan yang menunjukkan itu boleh maka Nabi saw mengeringkannya dengan tangan gitu. jadi kalau dengan tangan boleh maka dengan yang lainnya juga boleh gitu. karena Rosul saw mengeringkannya dengan tangan nah, artinya apa membersihkan dan menjadikan kering dengan tangannya, dengan kedua apa, dengan kedua tangannya. Maka ini apa, tata cara mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka saya akan apa, <coughs> akan urut ya tentang mandi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berarti mandi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada dua. Ya, mandi yang mujizik, jadi mandi yang cukup saja cuma sah gitu ya bagaimana yang jelas apa menuangkan air ke seluruh badan sehingga kalau tadi dikatakan kalau kita pok sayi langsung poknya menyelam gitu ya lalu kita ke atas lagi itu udah cukup itu mandi ya, ya. tetapi mandi yang terurut ya dan ini adalah merupakan sunnah dari nabi saw ya. urutannya adalah sebagai berikut yang pertama adalah niat dan ini adalah hukumnya syarat dan merupakan rukun dari dari mandi. Kemudian yang kedua adalah At-Tasmiah. Membaca Bismillah. Dan ini apabila memakai dali yang umum ya, tentang sunnahnya membaca apa? Bismillah. Kemudian setelah itu mencuci kedua telapak tangan. Dan tidak dimasukkan langsung tangan ke bezana. Tetapi dituangkan oleh tangan kanan kepada tangan kiri lalu mencuci keduanya. Kemudian setelah itu mencuci paraz jadi mencuci apa? Mencuci parut. Ya. Kemudian setelah mencuci parut, mencuci lagi telapak tangan. Ya. Kalau ingin bersih tadi dikatakan ya digosokan ke tembok atau kita mau pakai sabun, itu boleh-boleh saja. Nah, setelah itu adalah berwudu. Dengan wudu yang sempurna boleh. Yaitu apa? Berkumur-kumur, mengisap air ke hidung. Berwudu dengan wudu yang sempurna mencuci kedua telapak kaki Nah setelah itu baru kita memasukkan telapak tangan kita ataupun tangan kita ke bezana Lalu kita mengeluarkannya dan memasukkan jari-jari tangan kita ke pangkal rambut Jadi ke pangkal apa? Ke pangkal rambut <tuh> Sehingga kita merasa yakin bahwa kulit-kulit e, rambut kita itu telah apa? Telah basah Maka menuangkan air setelah itu ke kepala tiga kali. Dan disunahkan mulai dari arah yang kanan. Kemudian setelah itu mencuci seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan dan disunahkan mencuci dari arah yang kanan. Apakah disunahkan tiga kali? Di sini tidak ada dalil dan tidak ada nas yang menunjukkan bahwa mencuci seluruh anggota badan tiga kali. Maka insya Allah adalah tergantung apa? Tergantung kebutuhan. Nah, maka ini kafiyahnya. Ya, Kafiyah mandi. Kemudian apa? Kemudian apabila kita diperkirakan apa? Di mana kecipratan ataupun e, di tempat yang mungkinkan alir airnya kurang mengalir, maka kita disunahkan untuk mencuci kedua kalinya, yaitu mencuci kaki untuk membersihkan apa? Membersihkan kaki. Maka ini adalah Tentat cara mandi yang sunnah <tuh> Kemudian Ada beberapa poin yang lain ya, Yang Wajib kita untuk mengetahuinya Yaitu masalah yang lain ya, Yaitu apa e, Tentang Sunnah mandi Sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang terakhir Al-iktisodu bilmah Yaitu kita menghemat air Yaitu apa? Menghemat menghemat air yaitu Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam Menggunakan air nah, Saya pernah menjelaskan hadis yang terakhir Yaitu hadis nomor 35 Yaitu tentang hadis Abi Ja'far Muhammad Ibn Ali Ibn Hussein An-Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang di situ sampai di ya, orang yang menyelisihinya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mandi dengan satu sa'. Ya. dengan apa? Satu sa' ila kham sati amdad. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan satu sa' atau sampai kepada lima mud. Dalam hadis itu dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan apa? Selesai mud dengan dua pertiga mud. Wayak tasilu bisa in ilahom amdad. Sedangkan beliau mandi dengan satu sok atau lima mud. Nah, maka disunnahkan juga al ikhtisal dubilmah, hemat dalam menggunakan air dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan apa? Dalam menggunakan air. Ini juga termasuk apa? Sunnah. Kemudian juga termasuk sunnah itu adalku. Ad atau apa? Menggosok ya. Jadi menggosok itu juga termasuk apa? Sunnah ya, Termasuk sunnah di dalam apa? Di dalam mandi Nah, sekarang kita akan bahas tentang Naklu Bofair Hukum membuka kepang Dan tentunya ini untuk wanita Bukan untuk apa? Laki-laki Apakah membuka kepang? Ya bagi seorang wanita yang panjang rambutnya yang tebar rambutnya, ya, adalah wajib. Pendapat yang rajih dalam mandi janabah bagi seorang wanita <coughs> itu tidak wajib membuka kepang. Ya. Hal ini dalam hadis Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan, di mana beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Qul ya Rasulullah, ini mra'atun asyaddu bu' fi ra'si. Afa an kudhul janabah? Qala Inna ma yakfika an tahthi 'ala ra'siki thalath hasayat, thumma tafidina 'ala tafidina 'alaiki alma fatadhhurin. Di mana telah dinyatakan dalam hadis ini? Ketika Maimuna, maaf, umus salamah bertanya, aku adalah seorang wanita yang memiliki kepang yang, ya, artinya tebal rambutnya dan dikepang. Apakah aku harus membukanya? Maka kata beliau, kata beliau tidak, tidak usah dibuka. Tetapi cukup untuk ya, memasukkan air dan menuangkan air ke kepalanya tiga kali. Maka itu apa? cukup kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup bagi bagi kamu. Jadi bagi kamu cukup, maka menunjukkan apa? Tidak wajib, ya. Tetapi apabila dari head mandi head, maka ibu mandi head itu wajib untuk dibuka kepang. Sebab dalam riwayat yang sahih hanya untuk mandi janabah dan tidak untuk mandi apa? Mandi haid. Maka untuk mandi haid, wajib dibuka kepang. Jadi kalau ibu selesai dari haid, Maka wajib untuk dibuka apa? Kepangnya. Jadi wajib untuk dibuka apa? Kepangnya. Kalau mandi jana Maka tidak wajib. Jadi maka apa? Tidak wajib dibuka kepangnya. Dan ini berkaitan dengan masalah apa? Mandi. Ya, berkaitan dengan masalah mandi. Kemudian. Ihwati iman rahimahkumullah. Ya. Yang selanjutnya adalah. Pembahasan. Apakah kita berwudu lagi. Setelah kita mandi janabah. Jadi apakah kita berwudu lagi. Setelah mandi janabah. Apakah disunahkan kita untuk berwudu lagi. Dan dianjurkan lagi untuk berwudu. Setelah mandi janabah, ihatu ya. iman ya. rahim akumullah. Apabila kita mandi ya, dengan tata cara yang tadi, dengan sunnah yang tadi, maka bagi kita tidak diwajibkan lagi untuk apa? Untuk berwuduk kembali. Jadi untuk berwuduk kembali, bahkan telah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang hal itu, maka Nabi Shallallahu Wasallam menjawab mandi yang mana yang lebih sempurna ataupun wudu yang mana yang lebih sempurna ketimbang apa mandi. Ya. Tetapi wajib kita untuk memahaminya yaitu dua perkara. Perkara yang pertama ya kita juga harus meniatkan wudu. Agar di situ bersatu diantara niat mandi janabah dengan kepada hadas apa asgor. Walaupun tidak wajib untuk meniatkan kedua-duanya. Kemudian yang kedua dengan syarat juga tidak ada nawakidnya. Jadi tidak ada yang membatalkannya. Jadi umpamanya kalau yang dimaksud membatalkannya itu, kalau seseorang mandi, lalu setelah itu membersihkan zakarnya di akhirnya amponya memegang dakarnya maka itu batal. Artinya dia wajib untuk apa? Untuk berwudu. Ataupun setelah selesai ia apa? Selesai mandi maka tiba-tiba dia keluar air kencing dan dia kencing. Maka ini pun wajib bagi dia untuk apa? Untuk mandi lagi ya. Maaf bukan mandi lagi apa? Untuk berwudu ya, untuk berwudu. Untuk berwudu. Dan ini adalah Hadis-hadis yang berkaitan dengan apa? Dengan uh, masalah mandi janabah, itu mandinya Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. kita selesai dari bab mandi ya. Dan kita akan buka panjang-panjang soal jawab insyaallah. Tayyib <tuh>, ini radhiyallahu anhu, rahmatullah subhanahu wa taala. Demikian penjelasan yang saya sampaikan alai alustha. Wabukotadi hafizallahu taala tentang cara Atau kefir Rasulullah SAW Sunnah-sunnah mandi Yang seharusnya kita sebagai seorang muslim Untuk mengikutinya Dan kita akan buka sesi tanya-jawab Namun akan kita rehat sejenak Anda jangan kemana-mana Kita akan kembali setelah kita ikuti Beberapa jadah berikut ini Roja Radio Dakwah Al-Sinna wal-Jama'ah Lil-Zakirina ذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا Kembali bersama mana Defragan 756 AM dan bagi para pendengar roji yang mungkin baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah edisi pagi dengan pembahasan kitab hadis Om Tatal Ahkam dan kita sudah memasuki bab mandi. Bagi para pendengar uji yang ingin bertanya secara lanjut untuk pembahasan ini anda bisa Menghubungi kami jalan telepon 021-823-6543 Dan untuk pertanyaan pesan singkat Di 021 70 736 Kami berharap sekali pertanyaan anda layangkan Sesuai dengan tema Yang kita bahas pagi hari ini Tepesan kita angkat telepon yang pertama dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Tepesan dengan siapamu dimana Tepesan silahkan Saya mau nanya pak Cara mandi janabah dengan cara mandi Hat itu lah Syaratnya lain apa sama gitu, terus niatnya juga pak Ustad. Iya ya. Selamat Ramadan Allah berkata. Iya ya. Terima kasih, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. ya, ya, ya. Uh, nanti juga kita akan bahas khusus dalam berkaitan dengan headie. Ya. Tetapi sedikit ada perbedaan ya, sunnah tambahan bagi wanita yang headie, ya. yaitu diantara perbedaan antara mandi janabah dengan mandi head. Di mana mandi janabah tidak wajib bagi wanita yang memiliki rambut tebal dan memiliki kepang Artinya di kepang ya Maka itu tidak wajib untuk dibuka kepangnya Tetapi bagi yang mandi dari head Maka wajib dibuka kepangnya Itu diantara pembedanya ya Kemudian diantara sunnahnya mana para ulama disunnahkan bagi wanita yang head itu untuk membersihkan parejnya ya dan untuk membersihkan Parajnya, dan diantaranya Disunahkan untuk memakai wangi-wangian Ya, memakai wangi Termasuk, ya, dimasukkan Dengan hirkoh ke dalam Parajnya, sehingga sempurna Wanginya, gitu ya, itu diantaranya Diantara apa? E, wanita yang had ya. Dan nanti kita akan bahas secara Khusus berkaitan dengan masalah Mandi had dalam kitab Al-Haid, insyaAllah Taip Demikian jawabannya dan sabar ya Bu ya, kita seolah akan membahas secara tuntas tentang mandi haid ini pada babnya Dan kita angkat kembali satu untuk teleponnya kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya, dengan umu siapa di mana? Umu Dini Silahkan hmm. Di Tambun ya. Mau nanya Pak, maaf hmm. Kalau misalnya yang kita habis apa sama suami kita ya Makai baju, apa bajunya itu kita boleh dipakai untuk salat apa enggak? Gitu, apa mesti di duduk oh, dulu. waktu gitu. jima gitu. Iya. Mm -hmm. Tapi kita saja ya. ya. Assalamualaikum. Selamat malam. Uh, ada hadis di sini, lihat ibu di uh, kalau ibu punya hadis berlaku apa? Umdatul Akam, ya. Maka di situ ada ya uh, tentang apa? Tentang Bolehnya memakai baju ketika salat dengan baju bekas jimak? Hadis nomor 33 ya. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha kuntu aghsilu janabata min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ila sholati wa innabqa al-ma'i fi thawbihi Hafidz di Muslim Lakukuntu Afrikuhu. Saubar Rasulillahisallam farkan fayusulli fihi. Ibu perhatikan hadis ini. Aku mencuci janabah. Maksudnya di sini bukan men, mencuci mandi junub, tapi yang dimaksud di sini mencuci air mani dari pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia keluar untuk solat dan aku melihat bekas air dalam bajunya artinya bekas cucian itu dalam bajunya maka di sini menunjukkan bahwa apa Rasul itu apa e, solat dengan baju yang dia itu berjima dengannya di yang dia berjima dengannya dalam satu lapak aku telah apa mengeriknya mengerik dengan kuku atau yang lainnya minhawbi Rasulillahi Shallallahu Alaihi Lalu beliau solat dengannya jadi hadis ini menunjukkan uh, beberapa faidah dan kita ambil tiga saja faidah yang pertama, di sini kembali kepada hidmat Aisyah kepada Rasul, hidmat seorang istri kepada suaminya. Yang kedua, bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya apa sholat dengan baju yang dipakai jima. Ya. Yang ketiga hadis ini menjelaskan tentang uh, bahwa Mani itu tidak najis, jadi air mani itu tidak najis dan itu adalah pendapat jumhur dan itu adalah pendapat kebanyakan para para ulama. Sedangkan e, Hanafiyah dan ulama malikiyah itu berpendapat bahwa air mani adalah najis. Ya. Tetapi yang roji air mani itu tidak najis sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan mencucinya. Ya kalau najis maka itu akan mencep, cepat untuk mencucinya ya. Dan cepat untuk dicucinya Dan menunjukkan bahwa keringnya itu adalah uh, Ketika dibiarkan sampai kering menunjukkan tidak najis Dan keluarnya apa air mani itu berbeda dengan tempat keluarnya apa air kencing Maka dengan itu berbeda Dan pendapat yang roji pendapat yang kuat bahwa air mani itu adalah suci Tetapi disunahkan untuk dibersihkan Ya, apabila mengenai kain Atau mengenai badan Sunnah dicuci Tetapi bukan wajib Dan bukan merupakan najis Tetapi sunnah untuk apa? Dicuci Jadi boleh memakai apa? <coughs> Solat dengan baju yang dia itu pakai jima ya. ya, Kita angkat kembali bagi para pendengar roja Yang ingin bertanya secara langsung di 8236543. 6543 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dari Citi di mana? Silakan. Ia komposen, karena makanya, apa kalau misalnya e-commerce itu telah dikemandangkan kita tidak boleh melaksanakan sholat sunah ininya, apa sunah abuynya itu. Lalu yang kedua, abuyn kita mandi junub, lupa niat dan ingatnya itu telah mandi junub, kemana kita perlu ulang mandi junubnya itu terus. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullah. Hmm. Hmm. Begimm salamualaikum. Yang kedua berkaitan dengan kita baru ingat ketika apa? Baru ingat ketika mandi setelah, ya. Selesai, selesai. Ya kalau ingatnya setelah selesai maka wajib kita untuk mandi diulangi lagi. Ya. Tetapi kalau ingatnya pertengahan ya kita mandi pertengahan meniatkan dari pertengahan sah insyaallah. Ya. Jadi sah insyaallah. Ya. E, kalau ingatnya setelah selesai mandi maka wajib diulangi mandinya. Jadi wajib untuk mengulangi mandinya. Ya, sebab tadi itu mandi tidak niat tidak sah. Ya. Yang kedua tentang apa e, solat tawooh setelah dikumandangkan adan. Idah ukumatus solat tu falas solat tak ilas solatul maktabah. Di mana Nabi saw mengatakan apabila dikumandangkan adan maka tidak ada apa tidak ada ya, solat kecuali solat yang maktabah. Allah alam hadis ini bagi orang yang akan datang ke masjid ya dan orang yang akan melakukan berjamaah. Kalau ibu di rumah ya, lalu ibu sedang melaksanakan solat sunnah ya, rawatib sunnah kubliyah lalu mendengar ikoma, maka bagi ibu teruskan saja. Jadi bagi ibu teruskan saja. Sebab inti masalah dari hadis ini adalah sunnahnya al-mubabarah ilal jamaah yaitu sunnah untuk bersegera kepada apa jamaah. Jadi bersegera kepada jamaah itu maksudnya Bu. Jadi kalau ibu di rumah mah tidak tidak apa tidak termasuk dalam hadis ini tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang akan pergi ke masjid. Demikian juga kalau dia ada uzur untuk tidak berjamaahnya, tidak berjamaah ke masjid seorang laki-laki imam ada sesuatu yang menimpa sakit kepadanya, dia tidak bisa untuk berjamaah, maka tidak apa-apa dia solat. Tato bu, walaupun mendengar di masjid suara apa, suara ikhoma dikumandangkan. Sebab intinya di sini adalah orang yang akan apa? Orang yang akan solat berjamaah, orang yang berjamaah di situ solat. Karena intinya hadis itu e, menganjurkan ya, setelah dikumandangkannya ikhoma, berarti tidak boleh lagi melakukan solat jamaah. Dan Syekh Ibn Ushaimin rahimahullahu ta'ala dalam pendapatnya yang lain. Bahawa tentang hadis ini. Bagaimana kalau seseorang telah mendapatkan duduk terakhir gitu ya. Dari dua rakaat Ataupun ia sedang meruku. Kalau Syekh Ibn Ushaimin rahimahullahu ta'ala memakai hadis yang lain. Man adrokas rokaatan minas sholati pakod adrokat sholata. Kalau dia mendapatkan satu rakaat maka sempurnakan. Sehingga beliau mengatakan dalam satu pendapatnya bahwa kalau kita sudah mendapatkan satu rakaat <coughs> lalu ada iqamah maka teruskan saja sempurnakan. Kalau kita mendapatkan tinggal tasyahud umpamanya. Allahu a'lam ya kita sempurnakan sholat kita. Ya, tetapi sebagian para ulama mengambil dengan dalil umum ida uqimatish sholat Tetapi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala belum mengatakan di sini juga ditaksis dengan hadis yang lain. Di mana ada takki dengan hadis yang lain, yaitu Man adroka rokatan minas solatifakod adroka solata. Ini yang berkaitan dengan mendapatkan. Tapi Allah Alam, kalau kita cuma tasahudahir gitu ya, maka kita selesaikan aja gitu. Dan itu kita bisa untuk mendapatkan apa? Mendapatkan jamaah Allah. Terus kita angkat kembali dari pertanyaan dari pesan Sheikh yang sudah masuk ya. dan. Pertanyaan-pertanyaan sudah anda layankan Sebagiannya sudah terjawab oleh Ustadz Pada pembahasan tadi ya, Alhamdulillah dan kita tidak angkat kembali Tapi ada pertanyaan dari Pesan Sika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kita bermimpi dan keluar mani Terus pada saat itu kita berwuduh Kemudian kita tidur lagi Ustaz. Lalu Kemudian pada saat subuh Kita berwuduh saja dan langsung Sholat apakah ini diperbolehkan khair. Tidak boleh dia harus mandi Tidak sah Tidak sah sholatnya kalau ia man, apa mimpi lalu keluar air mani Lalu dia berwudu ya, Lalu dia tidur lagi Maka pas subuhnya tidak mandi Tidak sah sholatnya Dia harus mengulangi lagi apa? Sholatnya Dia harus mandi lalu mengulangi apa? Sholatnya Taib Pertanyaan yang kedua Dari Taib tidak disebutkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, jilbab dan pakaian akhwat yang serba panjang Ketika berada di kamar kecil Tidak diangkat Sehingga menempel pada dinding ya Dan terkena percikan Bagaimana hukum kesuciannya sad? Karena baju tersebut juga dikenakan untuk sholat Jazakallah khair Ya kalau dindingnya Ya kita harus yakin aja. Kak, apakah ada najis atau tidak di situ? Kalau ya di dinding itu cuma apa <tuh> Ya air saja Itu tidak najis itu kita harus meyakini ada najisnya. Kalau kita yakin itu adalah najis ya. Artinya tidak boleh sholat dengan pakaian tersebut gitu ya. Tetapi berkaitan dengan masalah pakaian wanita. Yaitu yang menyapu tanah gitu ya. Maka dia dibersihkan dengan tanah yang berikutnya. Sebagaimana dalam hadis itu. Allah Alam. Tepesat. Dari pesan singkat kita angkat kembali Se sekarang kalau muslimin salah mengartikan Dengan mandi janabah Dengan keramas dan harus pakai sampo Sat. Sehingga apabila tidak ada sampo Tidak mandi janabah apakah pendapat-pendapat ini e, Bertentangan dengan syariat Sat. Ya artinya ini termasuk gulu ya. Artinya berlebihan Ya walaupun kita Menggunakan sampo ataupun menggunakan Sabun di dalam mandi ya, Artinya itu Untuk kebersihan kita ya. Tetapi Ya, Kalau kita tidak ada sabun ataupun tidak ada sampo tidak mandi Berarti itu termasuk yang melampaui batasan syariah Tidak boleh Ya berlebih-lebihan hal itu Dan termasuk memberat-beratkan diri Apalagi sampai mengakhirkan waktu sholat, ya. Gara-gara mandi harus pakai apa? Pakai sabun ataupun pakai apa? Pakai sampo Terima kasih kerana kembali dari bahasa singkat Soalnya boleh mencukupkan mandi janabah saja Tanpa berwudu? terlebih dahulu berdasarkan hadis mandi itu sempurnanya toharah iya, boleh, tidak berudu cuma sunnahnya berudu gitu. Hmm, karena tadi dikatakan cuma sunnah hukumnya, bukan wajib taip, kembali kita berikan kesempatan bagi para pendengar roja di 021-823-6543 wabarakatuh. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Taip, dengan siapa umuh di mana? umuh Syahidah di Bekasi silahkan nah, saya uh, ingin bertanya Bolehkah kita mandi oh, dalam dua niat gitu, mandi janabah sama mandi setelah head, uh, tapi dalam satu mandi. Yang kedua, uh, saya mempelajari Um Datul Ahkam bersama Ustaz di Sekarang, cuma saya tidak pernah bertanya mengenai head itu. Cuma saya bingung, kemarin saya head sore, selesai head, ada flek ada kecoklatan, itu saya menunggu subuh, nyata tidak keluar lagi. Itu bagaimana Ustaz saya mandinya subuh Shalat subuh bisa sama maghrib Saya apa shalat lagi Apa mengkodoknya gitu Ustaz iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Ya nanti ada pertanyaan juga dari saya dulu ya uh, Bolehkah kita menjamak Dua niat ya Yaitu apa uh, Mandi janabah dengan apa mandi. Dengan mandi hedi ya. Mungkin dengan mandi jumat uh -uh. Kita Tapi saya ada pikiran lain ya dari mungkin saya juga ingin bertanya tapi dengarkan aja pertanyaan ini. Okay. Uh, tadi tentang menggabungkan mandi head dengan dengan jima takutnya begini dimana seorang wanita selesai head gitu ya belum mandi dia jima gitu maka ini tidak boleh pendapat yang rojo tidak boleh jadi si wanita itu harus mandi head dulu baru dia boleh dijima Karena pendapat jumhur pendapat yang rojim bahawa tidak boleh menjima istri yang selesai dari head sehingga ia apa apa sehingga ia itu mandi gitu. setelah mandi baru boleh dijima. Nah, maka jika tadi pertanyaannya itu Menjama mandi head dengan bani janabah, karena melakukan yang tadi maka tidak boleh itu ya. Bukan tidak boleh menjama niatnya ya, tetapi melakukan jima sebelum mandi tidak boleh. Tetapi jika terjadinya pertanyaan ini begini, ibu melakukan jima dengan suami belum mandi ada head gitu, jadi belum mandi tiba-tiba datang waktu head gitu, apakah ibu wajib mandi pada waktu itu atau boleh nanti menangguhkannya gitu? Ketika selesai dari dari head maka di sini boleh untuk menjama niat dalam satu mandi. gitu jadi boleh untuk menjama Dua niat dalam satu apa? Dalam satu mandi ini. Demikian juga Sebagaimana saya telah jelaskan dalam pertemuan Yang telah lalu yaitu Antara mandi janabah dengan mandi jumat Bagi seorang laki-laki <tuh> Pagi harinya dia jima Lalu dia Mau pergi jumat dan mandi Maka boleh pada waktu itu Menjama dua niat Menyatukan dua niat Niat untuk mandi janabah dan niat untuk mandi Jumat Tetapi apabila niatnya satu Maka dia tidak mendapatkan pahala Yang lain Kalau dia meniatkan mandi Janabah saja Ya mandi Janabah Dan sebaliknya ingat Kalau dia menginiatkan hanya untuk mandi apa Mandi Jumat Maka tidak sah Jumatnya Kenapa? Karena dia belum meniatkan menghilangkan hadas besar Nah pertanyaan yang kedua tentang keluar ya. Saya ingin tanya dulu Berkaitan dengan e, tadi keluar apa? Keluar darah Ya, plague atau apa gitu Ini maksudnya Ibu, ke e, saya pun tanya dulu Apakah ini keluarnya dari, <coughs> di luar kebiasaan Ibu Head atau bagaimana? Barangkali bisa untuk menelpon kembali Ini sebab sebabnya harus jelas nih, kalau pertanyaan yang kedua ini baik Kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543 Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Bu Indah Iya. Oh iya, Ibu. Eh Ustaz Afwan. tadi ada yang lewat masalah urutan-urutan mandi janabat itu secara singkat ya Ustaz urutannya. Iya, iya, Kemudian apabila kita setelah jima eh bangunnya ke tiba-tiba sudah agak terang begitu, Afwan, itu mandinya apa kita harus begitu banyak? Uh, atau kita ya asal aja terus wudhu gimana waktu menurut pendapatnya yeah, okay. silom dijelaskan, syukran, assalamualaikum. selamat ramadhan. ya kalau kita kesiangan ya kita tetap aja mandi dengan mandi yang sunnah ya dan itu makbur insyaallah kalau kita kesiangannya artinya bukan karena menyengaja untuk dikesiangan ya kemudian urutan mandi janabah sebagaimana tadi dijelaskan pertama adalah niat Artinya seorang harus meniatkan untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua adalah Bismillah, ya, mengucapkan tasmiyah. Yang ketiga adalah mencuci telapak tangan. Jadi mencuci kedua tangan, itu maksudnya telapak tangan. Dan sunahnya tidak boleh dimasukkan langsung, ya. Artinya dituangkan air kedua telapak tangan. Ketiga, eh keempat adalah e, mencuci paraj. Jadi keempat adalah mencuci Paraj Dengan tangan kiri ya Tentunya mencucinya dengan tangan kiri Kemudian kelima mencuci tangan lagi Ini artinya harus dicuci tangan Karena kalau tidak dicuci ya artinya Ini setelah ia apa memegang paraj Maka dicuci lagi nah Kemudian keenam berwudu ya. Dan berwudu ini disunahkan berkumur-kumur Menghisap air ke hidung Kemudian menyempurnakan wudu dengan wudu yang sempurna Sampai mencuci kedua telapak kaki yang ketujuh yaitu memasukkan tangan kita ke bezana lalu memasukkan ke pangkal pangkal rambut ya sehingga kita menyangka bahwa apa telah basah telah sampai kepada pangkar rambut ataupun kepada kulit kepala kemudian setelah itu yang kedelapannya yaitu kita menuangkan air ke kepala tiga kali dan disunahkan untuk memulai dari sebelah kanan ya digunakan nah, dari sebelah kanan Kemudian setelah itu adalah sunnahnya pam mencuci seluruh anggota badan dan ini juga disunahkan memulai dari sebelah kanan ya jadi memulai dari anggota badan sebelah kanan dan dari atas nah. kemudian diantaranya juga mungkin sepuluh ke beberapa ini yaitu disunahkan adalku ad yaitu untuk menggosok ya artinya apa mengurut badan kita dengan keras ya artinya supaya lebih bersih ya. Kemudian di antaranya adalah al-iktisadu filma yaitu hemat di dalam menggunakan apa? air, di mana Rasulullah SAW menyatakan dalam beberapa hadis beliau mandi apa wudu dengan 2 pertiga mud dan beliau mandi 1 sa sampai 5 mud karena 1 sa itu 4 mud ya, arbaatu amdad. Jadi <tid> tidak banyak wudu. apa mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini tentang Keivia Mandi e, Janabah Nah kemudian tadi telah dijelaskan bahawa bagi wanita yang rambutnya panjang Rambutnya tebal dan dikepang Maka boleh tidak apa tidak dibuka kepangnya Tetapi kalau Mandi Janabah Maka wajib dibuka apa kepangnya e, Ibu yang tadi itu tentang pleb ya e, Saya tetap bertanya begini e, Apakah keluarnya di luar kebiasaan Ibu suka head atau bagaimana gitu. Jadi tambahannya ini yang ibu ragu itu kapan itu. Dan ibu itu headnya kapan itu, berapa hari atau bagaimana gitu. Jadi supaya jelas nanti saya jawabannya Oke. Kita angkat telepon dari Bapak Desta di Tambun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Iya Pak. Kalau saya kan kerja dengan sistem off. Kadang kalau pas habis pulang malam sholat duurnya dia suka tinggalan, bangun-bangun sudah asar gimana itu pak kalau saya kan suka sholat duurnya di habis asar nak tidur paginya pak ya iya, kan ya. kalau pulang jam 10 pagi oh, gitu, saya sudah ya. berusaha bikin alarm, tidur sampai duduk, tetap aja sering sering tidak bangun Sering lewat pak. ya pak ya? Iya. Taif, taif. Assalamualaikum, ya pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya pertama Bapak berusaha tetapi itu adalah tetap sebuah dosa ya. Jadi kalau itu merupakan satu kebiasaan ya, merupakan satu kebiasaan dan karena kerja ya, tetap bagi Bapak untuk apa solat dalam waktunya. Inna salatakannat ala lemu minina kitaban maqta. Aqimis salatali duluki syamsi ila gusakil layli wa qur'an al fajri inna al qur'an al fajri kana syuhuda. Dan Nabi Alaihi Wasallam telah memperingatkan akan ada orang-orang yang mereka mengakhirkan sholat. Dengan sebab apa? Al-ishtigali bidunia. Dengan sebab mereka sibuk dengan perkara apa? Dunia. Ya. Jadi bagi Bapak untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Dan untuk menyuruh istri Bapak untuk apa? membangunkan dan memaksakan untuk membangunkan ketika waktu apa? Ketika waktu duhur. Ya. Tetapi kalau sesekali itu dalam arti tertidur ya. Kalau orang apa tertidur, dalam arti dia tertidur. Tetapi ya kalau tertidurnya kebiasaannya repot itu. Dalam arti ya kalau e, tertimpa ataupun terkena, ya lupa karena tidur gitu. Maka jelas sholatnya adalah ketika waktu asar, ketika ia waktu bangun. Ya. Pas sholat Tuha indah dikriha, maka sholatnya ia ketika dia ingat. Gitu. Jadi sekarang kalau Bapak pas waktu asar baru bangun ya Maka sholat duhur dulu baru setelah itu sholat asar Dan kalau ditakdirkan tidak ingat ketika, kecuali setelah datang waktu maghrib ya Maka sholat duhur dengan sholat asar dulu ya Setelah itu baru sholat apa? Sholat maghrib Sebab wajib untuk tartib ya dalam sholat itu Itupun kalau tanpa disengaja ya Tetapi Bapak tetap harus-harus berusaha ya Harus berusaha sebab itu adalah merupakan dosa merupakan dosa, dan ingat Pak itu dosanya bukan dosa kecil Pak kabair itu kalau ya karena sibuk dengan dunia lalu melalikan waktu sholatnya itu termasuk dosa besar baik, semoga dimudahkan kepada Bapak Desa, ya, ya, dan sya. kita angkatkan Bapak Desa dari Ibu Tati di Marunda Assalamualaikum Waalaikumsalam. silahkan Ibu Ayu, ini saya sering mengeluarkan air, air kencingnya menetes terus menurun tapi saya melakukan sholat terus Ya. itu sudah bertahun-tahun gimana dapat. Ya, Baik. Oh, itu itu saja, Bu. Iya, asalamualaikum. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang dirahmati <coughs> Allah Allah Subhanahu wa taala itu dalam istilah fikih yang dinamakan penyakit salasul baul. Artinya keluar air kencing terus. Bagaimana al wudu fi kulli sholatin. Yaitu disunnahkan dianjurkan wudu dalam setiap salatnya. Fa taqullahumastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa usaha bagi ibu wudu dalam setiap mau salat ya dan ibu tidak apa-apa apabila telah berwudu kemudian keluar ya dalam waktu salat tidak apa-apa wajib tetap ibu salat dan ibu apa wudu dalam setiap mau apa mau salat itu insyaallah cukup bagi ibu. Baik, Ustaz, kita kembali dari Om Oes di Triok Assalamualaikum Waalaikumsalam. Silakan. Afan Ustaz ini mau tanya. Iya. Bila kita itu ada ahwat yang jimat sama suaminya waktu malamnya Goda rola itu mau ditunda dulu sampai fajar Atau mandi junubnya Tapi waktu sholat subuh itu Mau sholat subuh ternyata sudah keluar darah head Itu gimana, Ustaz? Boleh dijamak niatnya Dan apakah harus menggodok sholat subuhnya itu? Ya, pun tak eron Uh, Se setar, bu sebentar ya, oke, bu. Bu, bu sebentar bu, ya. keluarnya sebelum sholat subuh ataupun setelah sholat subuh waktu itu mau sholat subuh itu, sudah adhan ya dikembangkannya orang-orang belum tahu itu kan malamnya gak tahu hmm. Se ya, ya, waktu, waktu, waktu subuh ya, ya, sudah keluar ya, ya. ya kalau mandinya nanti mandinya apa meniatkan mandi janabah kemudian mandi apa mandi head ya boleh dijama niatnya, seperti saya tadi telah jelaskannya. Tapi dalam hal ini, walau alam, ibu tidak usah mengkodoh apa? Mengkodoh sholat subuh. Ya. Jadi ibu tidak tidak wajib mengkodoh sholat subuh. Ya. Nanti ketika suci tidak wajib mengkodoh sholat subuh. Sebab, ya di situ telah keluar darah lahir sebelum sholat subuh. Ya. Maka tidak wajib untuk mengkodoh apa? Sholat subuh, ya. Terima kasih. Terima Nanti ya. bab head ini bu suka, uh, apa akan lebih apa lebih jelas Insya Allah dan mungkin uh, tahun ini saya ingin menyelesaikan bab, bab head ya dan ini termasuk bab yang uh, mungkin bagi para ibu sangat penting oleh sebab itu saya akan mendahulukan bab head sebelum bab tayamum Insya Allah. Ya, kita angkat kembali saja dari pesan singkat yang sudah masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Ummu Yusriel di Jati Asih Barakallahu Fik Ustaz Tana akan bertanya berkenaan dengan mandi janabah Untuk laki-laki dan perempuan Apakah caranya tidak berbeda atau sama Seperti yang telah dijelaskan tadi Ustaz Jazakallah khair. Ya kalau untuk mandi janabah Tidak ada perbedaan laki-laki dengan <coughs> Apa? Dengan perempuannya Sama ya Kecuali tadi berkaitan dengan satu saja Yaitu masalah apa? E, kepang ya jadi kalau wanita itu tebar rambutnya dan memakai kepala maka tidak wajib dibuka. Kalau laki-laki ya, wajib memasukkan apa jari-jari e, tang, tangan ataupun memasukkan air ke pangkal-pangkal rambutnya. Bagi wanita tidak wajib itu. Itu aja perbedaannya. Terima. Dan untuk pertanyaan berkenaan dengan Haid mungkin kita ya. nak ya. Insyaallah pada pembahasan yang akan disegerakan oleh Ustaz Iya. Dari Ummu Muhammad. Eh, Satu lebih utama mana bagi wanita Saat dalam perjalanan yang bukan safar Dan telah tiba waktu sholat Apakah mampir sholat di masjid Atau menunda untuk sholat di rumah Ustaz? Baginya Allah Alam baginya lebih abdul Dia sholat di rumahnya Selama dia mendapatkan waktu sholatnya Sebab apa sebaik-baik sholat Bagi wanita adalah di rumahnya Taip. Kita angkat kembali dari pertanyaan melibasannya singkat, usah saya mau bertanya bagaimana kalau memegang farji kita setelah mandi, apakah wajib untuk wudu kembali atau tidak? Jasa kalau Ya, kembali kepada uh, perkara, apakah memegang dakar batalkan wudu atau tidak? Dan di sini, ya perbeza-beza pendapat para ulama. Ya, tetapi saya berpendapat bahwa memegang dakar adalah membatalkan wudunya. Maka dengan itu wajib untuk wudu kembali apabila ia memegang dzakarullah alamin. Tetapi bagi yang penanya berpendapat dan mengikuti ulama yang mengatakan memegang zakar hanya sunnah berwudu gitu dan tidak wajib untuk berwudu, maka artinya apa? Tidak tidak wajib untuk apa? Berwudu kembali walaupun memegang apa? zakar dengan alasan bahwa memegang zakar tidak membatalkan apa? wudu, wallah. Taib. Kita kembali dari pesantren dari Bapak Udin di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar apabila seseorang mandi seluruh badannya ada sebagian kecil dari anggota tubuh yang tidak terbasuh oleh air, kemudian ada yang mengatakan atau ada ustaz yang mengatakan bahwa mandinya tidak sah, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, memang kewajibannya seperti itu, harus seluruh anggota badan tercuci. Dan kita harus apa? Harus berusaha untuk apa? Untuk untuk apa eh membahas seluruh anggota badan kita dan meyakini bahwa itu telah apa bahasa seluruh anggota badan kita ya sebab itu hakikat mandi ya. itu adalah hakikat apa hakikat mandi Allahu akbar. Allah. Baik, bagi para pendengar audia kita berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di 021 8236543 dalam bab mandi ini Silahkan sesuai dengan pertanyaan sesuai dengan pembahasan kami harap Assalamualaikum Waalaikumsalam Tapi dengan siapa umum di mana? Dengan Sari di Dibintaro Silahkan yeah. uh, Ustaz mau tanya tadi dijelaskan Kalau Mandi Janabah setelah uh, mengusap pangkal rambut Itu kan disiram 3 kali uh, kepalanya ya Iya yeah. Terus untuk seluruh badan itu dimulai dari atas Itu dimulai dari atas kepala lagi Atau dari pundak paling atas gitu Iya yeah. hmm, Yang pertama terus yang kedua saya kan sholat tapi setelah sholat saya baru sadar kalau mukena saya yang bawah itu ada noda saya nggak saya nggak yakin itu noda darah uh, waktu saya haid atau nggak cuma itu udah dicuci pembantu saya cuma aku nggak hilang gitu loh itu maksudnya hukumnya gimana saya harus ngulangin atau gimana terus hmm. so, sama ini saya maaf uh, mampung bisa nyambung kalau misal kita sholat uh, rawatib sebelum Bak -ba -ba dia, kau beliah ya, kau subuh itu sesu sesudah ikhmat di dikomandangkan itu boleh enggak Ustaz? Iya. Terima kasih ya, ya. ya, ya. jazakumullah. Wa Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama, yaitu tentang ya sunnahnya adalah dari atas ya. Tentunya ketika mencuci badan, setelah kita mencuci kepala, yang artinya di dicucinya dari dari arah pundak kita, bukan dari kepala lagi kita. Dan itu bahirnya seperti itu. Semoga salah sayyid roja shadi artinya mencuci sesisinya dan itu dicuci dari atas dan Allah alam juga disunahkan mencuci dari bagian yang kanan dulu banggota badan kemudian yang kedua tentang apa noda, noda darah. darah ya itu nanti juga akan ada di dalam bab head ya saya jelaskan bahwa itu tidak mengapa apabila telah dicuci lalu ada eh, apa ya ya noda bulat gitu seperti itu itu tidak mengapa ya dan itu cukup bagi seseorang untuk apa membersihkannya ya tadi dengan dikerik ataupun dengan apa dengan dengan dicuci, digosok ya apabila telah melakukan itu maka yang tersisa dari uh, bahasa Sunda mang lemeng gitu ya apa ya uh, bentuk bulat atau apa gitu itu telah suci insyaallah bu tidak wajib untuk apa mengulangi sholatnya maka itu telah cukup insyaallah Allah. Adapun pertanyaan yang terakhir tadi saya telah jelaskan bagi wanita yang di rumah itu itu tidak tidak terbawa dengan hadis yang tadi ida uqimatish sholatnya karena ida uqimatush sholat itu bagi laki-laki yang mau berjamaah salat adapun ibu yang di rumah ya tidak berkaitan dengan kumandangan azan dan kumandangan iqomah salatnya ya. bahkan salat dan itu tidak berkaitan dengan dengan seruan ke masjidnya kan yang jelas masuk waktu salat ya. bagi ibu boleh untuk salat di rumah ya sebab itu bagi orang yang diseru ke masjid gitu ya yang tidak disuruh ke mesin dan tidak masuk kepada hadis itu Walaikumsalam Baik, demikian jawabannya dan kita angkat kembali Dari telepon di 8236543. 6543 Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik, dengan siapa umat di mana? Dengan Riz Dedy Jibitung Silahkan M M ya. Mau tanya Ustaz M iya. Kan ada teman aku Kena kedapetan head Dia sudah head dalam waktu yang Biasanya rutin dia dapat Setelah itu dia udah bersuci, udah sholat selama 2 hari hmm. Nah dia bercerita sama aku mmm, Aku keluar lagi tapi sedikit cuma bercak gitu Jadi hmm. aku bilang Kalau itu insya Allah bukan dah lahat Karena kamu sudah bersuci dan sudah kena Dalam waktu yang biasanya Karena ada hmm. hadis Aisyah mengatakan Aku tidak mau Apa ada cairan heeh supurah bubur madat terus um, dia nanya lagi sama orang lain yang um, yang dia percaya gitu iya kemudian Dengan orang teman aku juga ya yang orang lain itu bilang kalau itu darah sehat maka dia tidak salah dia lebih percaya sama Tengah. orang hmm. lain dia tidak yeah. percaya sama amalah dia menertawakan aku bilang Hadis Aisyah seperti itu. Tanya itu saja pertanyaannya, Bu? Iya, iya itu saja. Terima kasih. Ya, ya itu apabila seseorang telah selesai dari headnya ya, dan dia melihat apa alamat suci, ya. alamat suci, alamat bersih yang mana telah banyak yang tahu dan insya Allah kita akan jelaskan bahwa alamat suci itu ada dua. Jadi ciri suci itu ada dua. Yang pertama yaitu kisshotal bayo seorang wanita melihat yaitu air bening ya yang tentunya keluar dari parajnya dan itu berada di bawah rahimnya kemudian yang kedua dengan memasukkan ya tisu ataupun memasukkan ke kasar ke parajnya dan dikeluarkan telah kering maka berarti ia telah suci dari headnya nah bagaimana kalau ia keluar Ya seperti keputihan, ya setelah suci maka itu tidak dianggap head, ya dan itu bukan head, ya berdasarkan hadis Umu Atiyah, ya Rodiyyallahu Tala'anhu, ya. di mana Nabi e, beliau mengatakan, Qolat kuna lana udul kudrota wasubrota ba'da tuhri syaa. Kami ya di zaman Nabi saw tidak menghitung keputihan setelah masa suci sesuatu artinya tidak dihitung sebagai apa darah hit maka ini hadisnya dan kita wajib beriman dan menetapkan apa menerima apa yang telah ditetapkan oleh nabi saw. <tuh> Wassalamualaikum. Tapi demikian jawabannya dan kita angkatkan baki bagi anda yang bertanya di 8236543. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, okay, dengan siapa umur di mana? Umur yang tadi yang nanya. Ah ya, iya, silakan. Saya itu punya masalahnya itu pas terakhir head itu. Ya headnya nah, ibu sudah suka berapa hari? Kan tujuh hari. Iya, uh -huh. terus nah, keluar? Keluar, nah terakhirnya itu tuh suka bingung. Headnya yang terakhir itu kan suka nge-flat, suka ya, kayak sedikit gitu. Jadi setelah tujuh hari maksudnya? Mau menjelang hari ke-8 lah, uh -huh. hari menjelang hari ke-8 itu tuh suka sedikit-sedikit itu Ustaz hmm. nah saya tuh bingung, Asar keluar sedikit, hmm. nah, saya nunggu sampai Maghrib, Isya ternyata gak keluar, nanti subuh keluar lagi sedikit hari ke-8 yeah. itu itu saya yeah. bingung yeah. Yeah. Takut, saya tetap aja sholat aja bersih, anggap anggap bersih aja itu gimana Ustaz, nabur okay. sama Isya saya yeah, Assalamualaikum uh, itu apa yang ditanyakan oleh seorang wanita kepada Isya radiyallahu ta'ala anha jadi sebaiknya ibu tidak menganggap bersih, itu. Sehingga Isa mengatakan para tak jalan, nah. janganlah engkau bersegera, berburu-buru, gitu. Ya, janganlah engkau tergesa-gesa, sehingga kamu melihat, <kuh> yaitu titik bening itu, gitu, cairan bening itu. Jadi ibu mestinya mengakhirkan sholat, itu, sehingga betul-betul ibu yakin dan melihat alamat suci, gitu. Jadi kalau sekarang masih kelihatan seperti itu, berarti itu belum suci. Dan ibu mesti menangguhkan. Sehingga ya, walaupun masih kelihatan sedikit ya. Bukan masalah sedikit dan banyaknya kalau head itu. Tetapi masalah adanya gitu. Ada atau belum? Ada atau tidak ada? Sebab Allah Ta'ala berfirman, Ya s'alunaka anil mahid kul huwa ada fa'tazilun nisa'a bil mahid. Nah itu dalilnya. Jadi, ahsannya ibu untuk mengakhirkan itu ya artinya jangan terburu-buru sehingga ibu merasa yakin bahwa itu telah berhenti dan berhentinya itu tadi dengan dua cara imma ibu melihat air bening itu qisthal bayda imma ibu memasukkan hirqah memasukkan tisu ataupun memasukkan kain kasa atau apa saja ke dalam paraj kain sehingga yakin tidak ada lagi apa tidak ada lagi sesuatu ya maka ibu telah yakin itu adalah suci gitu. Wallahualam. Baik, sesudah ada telepon, kita terima dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan ibu ini, Pak Ustaz. Di mana, Pak? Bisa di, di Jakarta. Ah, silakan, Pak. Assalamualaikum asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuman ini, Ustaz nih, saya kan pernah berkomunikasi sama istri. Hmm. Kemudian saya nyungunin kuku. Hmm? Ngununin kuku, guni kuku saya. Ah, oh, hmm. guni kuku ya, Pak. Ya guni kuku. Iya, Ustaz ya? Bustad, ya? terus ya. kemudian pertanyaannya Pak, ya? pertanyaannya pertanyaannya itu saya kuku saya kuku, kuku, kuku saya itu apa najis enggak tuh, ya assalamualaikum, salam, salam, alhamdulillah. Ya seperti keyakinan nanti umpamanya apa wanita yang sedang haid kita tidak boleh memotong rambut, tidak boleh potong kuku, ya. bahkan tidak boleh ada rambut yang jatuh gitu. Ya termasuk Bapak tadi gitu, lagi apa, lagi junub apa masih junub gitu ya? Belum mandi, potong kuku boleh? Enggak gitu. Itu boleh, Pak. Tidak ada apa? Tidak ada larangan, ya. ya tidak ada apa? Tidak ada larangan. Demikian juga rambut, ya. Kalau kita apa? Kalau kita <coughs> junub, belum mandi, kita cukur rambut. Boleh, enggak ada larangan. Ya. Enggak ada larangan. Itu tidak tidak ada sumber hukumnya, ya. Kalau orang melarang tentang apa? Tidak boleh jatuh rambut karena masih head, gitu dan itu termasuk ya tasadu di dalam agama. Artinya memberat-beratkan diri dalam agama yang tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya di dalam syariat Islam Allah. Taib, kita angkat ke selanjutnya dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia ya, kaitannya dengan kepangan wanita. Adakah anda pernah membaca sebuah hadis tentang sunnahnya wanita dikepang menjadi tiga? Apakah boleh kurang dari tiga? Kemudian apakah boleh wanita salat dalam keadaan rambut dikepang? Karena bukan keadaan larangan laki-laki salat dalam keadaan uh, rambut dikepang, Ustaz. Laki-laki? <coughs> iya. Ya, kalau laki-laki enggak boleh. Apa salat dalam keadaan dikepang rambut bagi wanita maksudnya? E, saya tidak pernah ya, tahu ada larangannya dibawa ke wanita juga, Ustaz. E, kalau laki-laki yang jelas tidak boleh tasabbuh dengan wanita gitu. Laki-laki tidak boleh mengepang rambut. Dan pertanyaannya e, seorang wanita yang larang karena laki-laki saat, apakah larangannya juga termasuk untuk wanita? Oh, untuk wanita? Ya, ya tidak ada larangan untuk wanita. Dan itu juga untuk laki-laki saya kira kalau hadisnya Allah alam. Saya belum pernah mendapatkan kalau e, apa melarang laki-laki dikepang rambutnya gitu hmm. ketika sholat atau di luar sholat ya. Jelas hadisnya tentang apa tidak boleh tersambut dengan apa dengan wanita ya. Rambut laki-laki Tetapi berkaitan dengan itu saya tidak belum pernah mendapatkan hadisnya Atau belum tahu hadisnya Allah Tapi bagi wanita tidak ada larangannya, Tidak ada larangan insyaAllah Kita angkat kembali dari pesan singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mohon dijelaskan Mungkin pembahasannya sudah berlalu Tingkatan-tingkatan ya? hmm. uh, najis ringan uh, Sampai dengan berat dari uh, Bapak Agam di Jakarta Selatan Bagaimana? Tingkatan-tingkatan najis dari tingkatan ringan ke tingkat yang berat. Oh, e, najis itu sebenarnya penamaan najis mukolah najis mukhopapa, najis muktawasito, itu tidak ada nasnya. Ya. Tetapi para ulama melihat dari segi pengaruh e, dari segi e, apa perintah Rasulullah SAW. E, Umumnya mereka mengatakan najis mukolah adalah luabul kalbi, yaitu apa air liur. Anjing. Kenapa dikatakan mogolaboh? Karena diperintahkan untuk ditu, apa, dicuci tujuh kali, ditambah dengan tanah, gitu ya. Kemudian najis mutawasito adalah seluruh najis, ya. <coughs> kecuali apa? Luabul kalbi. Ya. Selain apa? Air liur anjing. Adapun najis muhafafah adalah baulu sobi Lam Ya'kulit kulitoam, yaitu kencing anak laki-laki yang belum makan. Nah, ini pembagian hanya melihat dari Karena kan cuma di, disiram aja dengan air tanpa harus dicuci, artinya cuma disemburkan air ke tempat air kencing anak laki-laki tanpa harus dicuci digosok ya. ya itu dinamakan najis muhafafah. Najis mutawasito adalah seluruh najis ya, golibnya, najis mu golaboh. E, dan penamaan ini ya penamaan dari sisi melihat tentang ada perintah yang lebih dahsyat, ada perintah pertengahan, ada perintah yang ringan itu. Maka dibagi oleh para ulama seperti itu. Ya. Allah. Tapi ha dari pesan sekali kembali. Assalamualaikum warahmatullah dari Ummu Ahmad di Depok. Bagaimana bila setiap sebelum mandi janabah mandi biasa dulu saat karena merasa tidak yakin bersihnya bila langsung mandi janabah. Halagulufidin, <pilots> otanatufidinilah. <food> Ini adalah termasuk berlebih-lebihan di dalam agama. Ya? Dan berlebih-lebihan, tidak boleh. Seseorang ya. itu mesti, ya al iktisad fi kulishai, artinya bersikap sederhana dalam setiap segala sesuatu. Dan telah saya ajarkan dan telah sampaikan tentang hadis, ya. Ketika bertanya, bagaimana dan seberapa mandi Rasulullah Sallallahu Sallam kolah kodrosok, ya sekitar satu sok. Maka ada orang itu mengatakan, saya rambutnya tebal, badan saya besar. Maka dikatakan, ya Rasul adalah orang yang paling lem, lebat rambutnya dan orang yang paling besar badannya. Maka ia cukup satu sahaja. Maka ini adalah termasuk berlebih-lebihan di dalam agama dan yang kedua bu atau pak ini ini termasuk apa waswata syaiton. Ini adalah merupakan bisikan syaiton. Orang tidak merasa puas dengan dengan kesederhanaan. Dengan sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Wasallam maka ini adalah merupakan tipu daya dan rekayasa pak syaiton lah anatul Allah Allah. Ana. demikian jawabannya dan kita angkat satu penelefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taif dengan siapa kamu dimana? Uh, saya dari Adin di Lampiran. Silakan. Uh, saya mau tanya ya pak ya uh, katanya guru saya angkat uh, uh, di surat 4 an-Nisa ayat empat kalau hmm? orang berjunub enggak boleh megang Quran. Oh iya. Eh, saya, saya juga jadi bingung waktu itu saya kan habuno gitu hmm. nah, Terus kan Al-Qur'an selalu ada di kamar di atas saat tidur. Nah, kan maksudnya mau diberesin di gitu, saya megang. Gitu. Bagaimana letak? Tarik saja muta. Iya, iya. Afwan. Ya itu. Ya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Apakah orang junub boleh memegang Al-Qur'an atau tidak? Tadi ibu pakai dalil surat Anisa ayat 43 ya. Ya sebenarnya kalau pakai ayat ini tidak ada hubungannya bu ini. E, surat apa Anisa ayat 43 tadi ya? ya. Ya ini tidak ada. Ini hubungannya berkaitan dengan diam di masjid ya. Jadi kalau pakai dalil ini. Artinya jaka sembung. Bagolog. Kenyambung. Gitu. Artinya hari, ayat ini tidak berkaitan. Ya? E, tapi kita jelaskan. ya Hukum wanita yang had. Ataupun wanita yang junub atau seorang yang junub yah memegang Quran apa hukumnya? Nah, saya akan bahas dengan dalil yang yang dibacakan dan dikatakan oleh para ulama. Di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa orang yang junub tidak boleh apa, memegang Al-Qur'an, bukan tidak boleh membaca Al-Qur'an, tidak boleh memegang Al-Qur'an. Ya, berdalil dengan dua dalil. Pertama firman Allah taala, la yamassuhu ilal mutahharun. Jadi layem as suhu ilal mutoharun tidak menyentuhnya <coughs> kecuali yang disucikan ya. Maka dipake ayat ini bahawa yang tidak suci tidak boleh memegang apa Al Quran. Kemudian hadis Ali radhiyallahu talaahu dengan dijama jalannya maka para ulama mengatakan Hasan hadis ini. Yaitu beberapa hadis juga dari beberapa jalan yaitu yang bunyinya Allah ya masuk Quran. Untuk tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Maka ini apa? E, dua dalil. Sebagian para ulama mengatakan. Orang yang sedang junub ataupun yang sedang head. Boleh memegang Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Bagaimana dengan ayat yang tadi? Maka mereka menjawab dan menjelaskan. Bahawa ayat yang tadi. <coughs> Itu tidak berkaitan dengan tidak bolehnya memegang Quran bagi yang tidak suci. Karena ayat itu menunjukkan Quran yang dilauhil mahfud. Ya. Mushab yang dilauhil mahfud. Yaitu kitab yang dilauhil mahfud. Dan <geht> al-mutoh <sare> itu al-malaika. Kalau illa tohirun wa iya. Tetapi disitu al-mutoh harun. Fahumul malaika. Mereka adalah para malaikat. Maka pendalilan dengan ayat yang pertama itu tidak kuat bu. Artinya lemah. Jadi lemah. Ya. Kemudian yang kedua Tentang hadis Maka di sini juga dijawab dengan dua jawaban Jawaban yang pertama bahwa para ulama Iktilaf tentang apakah hadis ini Hasan atau ba'ib Sebagian para ulama memba'ibkan Sebagian para ulama menghasankan Nah Ditakdirkan hadis ini Hasan Itu pun para ulama berbeda Dalam memaknai kalimat Illa ta'hirun Waqala ba'dul ulama Illa muslimun jadi artinya tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang Muslim. Kenapa? Karena ada dalam hadis yang lain di mana tidak boleh membawa Al-Qur'an yaitu ke negeri kafir. Karena di situ nanti akan disentuh oleh orang-orang apa? Mushrik, <tuh> oleh orang-orang kafir. Di mana mereka dikatakan najis. Bahwasanya mereka itu berada dalam akidah yang najis. Nah, maka ketika ihtimal di sini ada kemungkinan Apa yang dimaksud dengan tohir Salah satu mananya adalah ilmu mukmin Dan itu yang paling kuat menurut sebagian para ulama Maka berarti kembali kepada hukum asal Bahwa apa? Bahwa asalnya boleh gitu. Manakala tidak ada larangan Manakala tidak ada artinya Sebuah larangan Maka kembali kepada hukum asal Yaitu boleh menyentuh apa? Al-Quran dan memegang Al-Quran Walaupun dalam adabnya ya, Sepakat para ulama adab tetakrama gitu. Kalau kita akan membaca Al-Qur'an, maka ya mesti pertama kita dalam keadaan bersuci. Ya, sebab kita sedang membaca kitabullah, ya. Kemudian dalam haiah thayyibah. Jadi kondisi artinya apa? Membaca Al-Qur'an umumnya memakai pakaian yang rapi, itu ya. Kemudian duduk yang rapi menghadap kiblat. Itu dianjurkan walaupun ya Rasul pun membaca Al-Qur'an sambil berbaring di pangkuan Aisyah ada gitu. Tetapi kalau apa? Itu menunjukkan juga bolehnya Tetapi kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuh Kemudian kita meneliti apa yang ada di dalamnya Memperhatikan yang ada di dalamnya Maka itu apa? Lebih abdol Tetapi itu hanya abdol Bukan apa? Bukan wajib Maka Allah Alam Bu Pendapat yang roji Pendapat yang kuat Boleh Orang yang head membaca Al-Quran Atau Bahkan apa? Memegang apa? Al-Quran Memegang Al-Quran Tetapi ingat Bu Dalinya bukan surat An-Nisa ayat 43, tetapi ayat yang bunyinya yang dipakai oleh para ulama gitu. Layemah suhu ilal mutoharun. Terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya. sebagai kesimpulan dari kajian kita. Taufolah sat. Ya. Kajian kita pada pagi hari ini bahwa dianjurkan bagi kita untuk mandi Janabah ini mengikuti bagaimana kefiyah mandinya Nabi saw. Sebab kita mengetahui Sambilun najati ittiba usunnah. Jadi jalan keselamatan adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Imam Syafi'i, Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, as sunnatu kasapi natinu. Paman rogi bahannya ja, paman rogi bahannya apa Sunnah itu adalah bagikan bahtera Nabi artinya hata ini dalam masalah apa mandi wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk nabi sallallahu dan ini adalah ibadah tentunya dalam ibadah itu harus mencontoh bagaimana kaifiah nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita merasa apa merasa cukup dengan apa yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam maka itu adalah bentuk keimanan yang sempurna hakikat keimanan yang sempurna yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam diri diri kita. Adapun kaifiahnya telah tadi apa dijelaskan. Jadi mari kita untuk apa? untuk senantiasa mencontoh dan mengambil suri tauladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan termasuk di dalam masalah apa? di dalam masalah mandi. Dan akhir kata, juga kita memahami bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan agama ini dengan Sempurna Dalam setiap aspek kehidupan Hatta dalam tata cara mandi Maka kita mengetahui Apabila mandi saja diajarkan Bagaimana kita bernegara Bagaimana kita bersiasa Dan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin Bagaimana dengan seorang pemimpin Dan seterusnya Ini menunjukkan kesempurnaan agama yang mulia ini Wa akhiru dakwana andilhamdilillahi rabbil alamin